I paid my dues, time after time. I've done my no, sentence, no. but committed no, no. no crime. No, no. And bad mistakes, I made of you. I've had my share, taken to my tapi hati-hati juga teman-teman bukan hanya amal jariah yang akan menemani kita, ada satu hal yang harus kita cermati dan dan harus kita pertimbangkan dengan baik-baik dan waspada yaitu adalah dosa jariah yang akan menemani kita dan mengikuti kita sampai kita sudah mati pun akan terus datang mari kita hapus dosa jariah itu dengan kebaikan-kebaikan jadi dari saya, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak, nanti, Amin, yopan, yopan. tidak ada vielä tänne. Ei ole vielä tänne. Ei ole vielä tänne. Ei ole vielä tänne. Jangan merasa masih muda, gagah, kuat, salat mati tidak harus kuat dan sakit. Untuk? Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! doa, puhutusmaja keringkakun, sangun saya. sama Tidaklah Sekali maksa, inum, kering! Atau hinnom Ituurut, ituurut, se on se, se on on yhteiskunta, ammatti on kuin Kang, ada pesan-pesan khusus buat uh, Briges, khususnya yang sekarang kan kita mau mereview bahwa Briges itu sudah hijrah ya. Yeah, yeah. Jadi ada pesan-pesan yang bisa sampaikan untuk tetap terus kondusif seperti ini. Pesannya sih supaya mu anak muda juga bisa lebih ke agama, untuk, um, karena banyak yang pembegalan atau apa di jalan bikin onar, untuk meminimalis itu juga, untuk memperlat dari silaturahmi juga mudah-mudahan dengan adanya acara ini mudah-mudahan kedepannya bisa kontinu bisa lanjut, dan mudah-mudahan bisa silaturahmi antar wilayah kota Bandung sekarang uh, saya bersama dengan Kang Yuki, Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Yuki Waalaikumsalam Wr. Wb Kang Yuki, di acara ya. event Breges ini ngareketkan tali persaudaraan kira-kira hmm. uh, kesan Kang buat teman-teman Breges senang sekali, ya, senang sekali bisa ada di acara ini ada bisa di bagian bagaimana menikmati perkara agama dalam Kehidupan kawan-kawan di Brighes. Karena kan Bandung ini memang pergerakan hijrah ini hebat. ya, ya betul. Dan mudah-mudahan ini semua gerakan-gerakan ini memang bisa kita optimalkan. Jadi perbaikan umat, jadi kawan-kawan ini jadi penolong agamanya Allah. ya Menjadi pasukan-pasukan nanti yang membela agama-agama Allah. Dan menjadi orang-orang yang mengamal-ke mengamalkan amal-amal hebat. Yang bisa menyelamatkan, pertolong pertolongan pertolongan yang membuat datangnya pertolongan pertolongan Allah, Amin. yang membuat kita jauh dari bencana, dicabutnya bencana-bencana dan perbaikan-perbaikan -perbaikan rumah. Amin. Dan nggak cuma di sini saja, nanti mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang juga diantarkan mengantarkan agama sampai ke daerah lain, Amin. ke negeri seberang, semua jadi inspirasi. Ya. Jadi inspirasi. Jadi inspirasi, karena. Ya, mereka ini orang yang dari mudanya senang safar nah, dan kenapa tidak safarnya digunakan untuk kemaslahatan umat, kan lebih ajaib lagi ya? lebih ajaib lagi dan pasti nanti pahalanya berlipat-lipat dari Allah barang siapa yang berlelah-lelah membela agamanya Allah ini akan dapat pahala-pahala yang nanti kita sendiri masuk sudut akan bingung, ah gede-gede tengah -gede, ya gitu mudah-mudahan mereka menjadi seperti orang-orang yang beruntung seperti ini Amin. Amin. Eh, pesan terakhir nih, ini kan paradigma masyarakat kan hmm. masih masih negatif ya kira-kira, hmm. uh, Akang sebagai perwakilan ya di sini gitu bisa hmm. mengajak yuk buat warga Bandung hmm. bahwa mereka mereka tuh sudah berubah hmm. bisa Kang jelaskan ya, ya jadi memang tantangan ya Betul. tantangan bahwa ketika kita berubah Orang nggak semuanya setuju. Uh, ada yang berbahagia, Alhamdulillah, yeah. Siuki cagur ena. Ada yang bilang, Ah siapa puji yun, Senabene tapayu. Kan ada. Jadi yeah, yeah. memang negatif positif ini kita nggak bisa. Nggak bisa pilih-pilih. Persepsi ya. orang, orang berbeda-beda. Tapi bagaimana yang penting adalah Iman kita tetap bulat, kita tidak tergoda, tidak tergoyah dengan omongan orang yang mencibir. Dan ya tentu saja pada kawan-kawan yang mencibir, sebetulnya ketika kalian mencibir, kalian yang rugi. Ketika anak-anak semua mencibir kami, kalian yang rugi. Karena pencibir dan pengkukulutus ini jelas ya wa Orang ya. Orang-orang yang begi kukulutus, begi goreng batur, Itu bakal abus neraka. Neraka tempat yang neraka tengah-tengah, boto mah -tengah, tapi atas silaka neraka teh. Neraka yang begitu kita nginjek Hati kita pecah, darah gitu, yeah. ya, mereka yang, yang, mem, yang kenapa Allah hancur hati kita, tandanya Allah tidak suka pada hati kita. Yeah. Nah, kita mari hindari itu, gitu, mari sambut positif, kawan-kawan yang hijrah-hijrah ini mm -hmm. orang positif, dan yeah. memberi semangat, memberi dukungan, bukan malah menjatuhkan ya, yeah. Insya ya, okay. yeah. amin, amin, mudah-mudahan. Terima kasih, terima kasih Kang Yuki, At Senji, Uh, persaudaraan uh, yeah. junjung tinggi untuk uh, hal yang terbaik. Mm. Jadi uh, ya jalan-jalan uh, uh, yang terbaik yang yang, yang yang berlalu biarlah berlalu. Amin. Kita Amin. mulai dari Nabi untuk kedepannya men apa, menuju di jalan Allah aja. Amin. Amin. Amin. Amin. Semoga semua anggota Briges menjadi keluarga yang yang mempererat yang, uh, yang solid dan uh, Hidup di jalan yang benar aja ya? Amin, amin, amin. amin. Saya setuju sekali, mudah-mudahan dengan event ini dan dari Briga sendiri merupakan, menjadi inspirasi buat semua uh, kelompok remaja atau kelompok organisasi muda yang lain. lainnya. Ya. Khususnya ya. untuk warga Bandung, bahwa mereka ada untuk kalian juga. Jadi, uh, apa namanya, tidak perlu takut lagi ketemu mereka, tidak perlu lagi, ya. tidak perlu ngerasa apa ya, resah lagi, ya, Jadi memang ini merupakan inspirasi untuk warga Bandung dan sekitarnya. Khususnya untuk anak-anak muda Bandung. Bigas! Amali! Bigas! Amali! Allah Akbar! Akbar! my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've had my share. and take to my Taken my bows and my curtain calls You brought me fame and fortune, everything that goes with it. I thank you all, but it's been no better.